Berangkat dari firman Allah Surat Al-Ambiyah 107 Bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Ibn Fir'an wa'alaikumullah, sering seringkali saya membaca, menyampaikan dalam uh, satu pembukaan Bahwa Islam ini adalah cara Allah menjaga manusia sebagai makhluk yang terbaik Di dalam Al-Quran kita mendapati ayat bahwa Allah menciptakan manusia dalam proses yang terbaik walaqon hulaqnal insana fi asani taqwim demi menjaga muru'ah manusia sebagai makhluk yang terbaik maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam ya. maka fitrahnya manusia hidup di dunia ada dalam Islam sebagaimana ikan hidup di dalam air bagaimana ikan hidup di dalam air, tentram tidak? tentram, nyaman tidak? nyaman pernah bertanya pada ikan, ikan gimana nyaman tidak? <laughs> saya kira gak usah ditanya Buktinya aja mereka lestari kan. Nah, maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang hidup di luar air. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Pengap-pengap, pada akhirnya mah mati. Jika ikan ada di luar air, itu gak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah begitulah manusia apapun idealisme yang diusungnya, ideologi yang diusungnya, apakah kapitalisme, hinduisme, komunisme, leninisme, maksik, maksisme ataupun sundaisme. Itu pun sama, hanya akan mempercepat kehancuran nilai-nilai peradaban manusia. Apapun yang diraih oleh manusia dalam kecanggihan teknologi saat ini dan modernisasinya, itu hanya akan mempercepat kehancuran manusia secara destruktif yeah. baik Bapak Ibrahim batu nah, dalam hal inilah Allah mengutus kita Islam kaum muslim eh, Rasulullah mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada umat manusia Rasulullah hadir, Rasulullah diciptakan sebagai alasan Allah merahmati kita Salah satu alasan Allah meribu, merahmati kita, meridoi kita, adalah karena Allah menciptakan Rasulullah. Ketika Allah ingin menciptakan leven yang terbaik, wezen creëren, is het profiel, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, de persoon, umat manusia dan alam de Ibn Qasir pernah memberikan komentar di dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibn Qasir, tafsir dari surat Al-Anbi ayat 17 tadi, bahwa Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini dengan kehadiran Rasulullah, niscaya dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Ketika kita mensyukuri hadirnya Rasulullah dengan diikuti sunnahnya, diikuti teladan naar de Dalam kijkt, kita je dat je naar de stad kijkt. Je moet dan de stad gaan. Je moet naar de merasakan Nilai kenikmatan hidup kita de dunia Manakala kita mengikuti jalan de Nah sebaliknya Je siapa yang mengkufuri Rasulullah gaan. Je moet naar de stad gaan. Je moet naar de stad gaan. Je moet naar de pun Beliau ini memiliki kepribadian yang luar biasa sampai Allah memujinya kan di dalam surat al-qalam ya yeah. wa wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia baik pribadi beliau sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun posisi beliau sebagai nabi dan rasul bagi umat manusia akhir zaman